Assalamualaikum Sudah berita malam edisi hari ini Kamis 1 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Polisi kesulitan mencari saksi ungkap kasus pembacokan wanita di Samalanga. Longsor di lintas belang kejeren teranggun belum ditangani. 9 warga PD dirawat di rumah sakit akibat DBD. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM.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 mengungkap kasus pembunuhan yang menewaskan Nurhayati Binsabi 55 tahun warga Cotmane Kecamatan Samalanga Rabu kemarin sejumlah orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan di Mapolsek Samalanga belum satupun yang hadir Kasat Reskrim Polres Biran Ibnu Rizki Andrian mengatakan ada sejumlah orang yang bertempat tinggal di dekat lokasi kejadian atau kawasan Desa Matang Jaring Samalanga yang dipanggil untuk dimintai keterangan terkait tewasnya Nurhayati Namun sejauh ini belum ada yang hadir Untuk demikian tim penyidik Biren terus berusaha mencari beberapa saksi lain yang menyangkut informasi terkait kasus tersebut Polisi terus mengumpulkan alat bukti mengungkap kasus pembacokan yang menyebabkan korban meninggal bersimbah darah di tempat usahanya Sebagaimana diberitakan Nur Hayati Binti Sabi, 55 tahun warga desa Cotmane, Samalanga Biren ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka bacokan di bagian wajah dan leher Korban pertama kali ditemukan oleh salah seorang anaknya Rabu pagi kemarin di dalam kedi miliknya di desa Matang Jaring, Samalanga. Darlun material longsor yang menutupi ruas jalan provinsi di lintas Belang Kejeren menuju Teranggun, Kabupaten Gayulues. Tepatnya di Arul Ruti, belum ditangani dan dibersihkan. Akibatnya arus transportasi ke Teranggun masih mengalami lumpuh total. Informasi yang diperoleh badan jalan Blank Kejeren menuju Teranggun tertimbun longsor sejak malam lalu saat diguyur hujan lebat. Material longsor yang menutupi badan jalan berupa tanah gunung, batang kayu, serta bebatuan besar. Longsor yang telah berulang kali terjadi di lokasi tersebut menyebabkan arus transportasi terganggu. Kapolsek Teranggun Ibda Sugeng mengatakan material longsor yang menutupi badan jalan provinsi di kawasan Alurutih lewat simpang pasir belum ditangani dan dibersihkan sehingga arus transportasi melalui jalan provinsi itu masih lumpuh total. Kondisi ini memaksa siswa sekolah SMP dan SMA Teranggun berjalan kaki menuju sekolah dengan melewati jalan Setapak Sementara itu Bupati Gayul Ibnu Hasim mengatakan bencana alam berupa longsor di lintas Belang Kejeraan Teranggun yang merupakan lintas provinsi telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Bina Marga Aceh selaku penanggung jawab ruas jalan tersebut. Bupati meminta pihak terkait segera turun tangan sebelum menimbulkan dampak yang lebih parah. Sebedarun sembilan warga Kampung Lampeduh Baru Kecamatan PD Kabupaten PD terjangkit demam berdarah dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kesembilan korban sempat dirawat di rumah sakit Tengku Ci di Tiro Sigli dan kini telah diperbolehkan pulang. T Zainal Abidin warga Gampung Lampeduh Baru mengatakan sebelumnya kesembilan warga yang terjangkit tersebut sempat terserang demam panas tinggi. Saat diperiksa di rumah sakit umum Sigli ternyata mereka positif DBD. Dari 9 korban DBD, 7 orang harus menjalani rawat inap dan 2 lainnya hanya menjalani rawat jalan karena kondisinya cepat membaik. Kepala Dinas Kesehatan PD dr Fajriman mengatakan pihaknya telah menerima laporan serangan DBD di Gampung Lampu Debaru. Petugas kesehatan pun telah diturunkan untuk melakukan fogging. Fajriman meminta warga bergotong royong membersihkan lingkungan rumah masing-masing secara serentak agar nyamuk DBD tersebut tidak berkembang biak. Darlun program Rehab Rumah 2 AFA sumber dana Otsus Migas dan APBK Biren 2016 hingga kini baru selesai dikerjakan 216 unit dari total 967 unit. Sisanya sebanyak 751 unit sedang dikerjakan dan ada yang tahap finishing. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Biran Ridwan mengatakan seluruh pekerjaan Rehab Rumah tahun ini harus selesai paling lambat 15 Desember sebagaimana tutup buku anggaran. Besarnya bantuan rehab rumah 2 AFA 10 juta rupiah per unit. Rumah yang direhab masing-masing desa satu unit, kemudian sisanya diprioritaskan yang lebih layak mendapat bantuan setelah dilakukan verifikasi oleh tenaga kerja sosial kecamatan. Dana yang dialokasikan untuk rehab rumah langsung dikirim ke rekening kelompok di masing-masing desa. Tahap pertama 40%, tahap kedua dan ketiga masing-masing 30% dan sudah masuk ongkos tukang yang dikerjakan oleh kelompok. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarlun, sejumlah warga Gampung Balai, Kecamatan Sakti, PD melaporkan banyaknya masalah terkait pengelolaan dana Gampung oleh aparatur Gampung setempat. Penggunaan ADG 2015 senilai Rp365 juta lebih juga belum dipertanggungjawabkan sehingga warga meminta inspektorat melakukan audit anggaran pendapatan dan belanja gampung perubahan tahun 2015 di gampung tersebut. Warga Gampung Balai Tarmizi mengatakan dana gampung yang belum dipertanggungjawabkan sebelumnya digunakan untuk pembangunan fisik meliputi pengaspalan jalan, rabat beton, saluran air, dan pembangunan satu unit WC Sedangkan kegiatan non-fisik meliputi dana untuk majelis taklim, kaum do'afa, anak yatim, dan pembayaran jasa pengetikan dokumen. Terkait dugaan penyalahgunaan dana gampung, warga mengaku telah menyerahkan bukti dokumen penyalahgunaan anggaran 2015 ini kepada pelaksana tugas Bupati Pidi Dr. Dr. Munawar Ajalil MA pada 28 November 2016. Sementara itu, kesih gampung menasabah Baleri Duan Daud tidak berhasil dikonfirmasi terkait tudingan ini. Karena yang bersangkutan tidak bisa dihubungi disebabkan ponselnya yang tidak aktif. Sudarlun Bantuan Dana Desa Sumber APBN 2016 untuk Desa Blangguron, Kecamatan Gandapura, dan Gampung Baru, Kecamatan Perdada Biren, tidak bisa dicairkan lagi. Hal tersebut karena batas akhir pencairan dana pada 30 November kemarin sudah terlewati. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Sejahtera BPMPKS Biren, Bob Misuar, mengatakan... Sebagaimana ketentuan yang berlaku, bantuan dana desa tidak bisa dicairkan apabila desa tersebut bermasalah. Hal inilah yang menyebabkan dana desa untuk desa Belangguron dan Gampung Baru tidak bisa dicairkan. Ia mengatakan desa Belangguron, Gandapura tidak mampu merealisasi bantuan tahap pertama karena perangkat desa sedang bermasalah dan saat ini dalam proses mengeluarkan SK pelaksana tugas kesi. Gampung Baru, Pedada juga bermasalah dengan bantuan desa dan kasus tersebut dalam proses di Polres Biren. Bob Miswar menambahkan selain bantuan tahap kedua 2016 tidak bisa dicairkan, bantuan tahun 2017 untuk dua desa tersebut juga disesuaikan dengan sisa nilai bantuan sebelumnya. Ini berarti sisa bantuan tahun 2016 yang belum ditarik dialokasikan lagi di tahun depan apabila permasalahan sudah selesai. Sudah dulu akibat kurangnya koordinasi dalam pengerjaan perluasan badan jalan negara di Pidijaya yang dilakukan rekanan membuat sejumlah jaringan pipa air milik PDAM rusak sepanjang 3 km. PDAM Tirta Krung Merdu mengalami kerugian hingga 300 juta rupiah untuk melakukan perbaikan pipa tersebut. Direktur PDAM Tirta Krung Merdu, Insinyur Samsul Sulbahri, mengatakan rusaknya jaringan pipa air milik PDAM yang tertanam di bahu jalan terjadi saat alat berat melakukan penggalian untuk mengerjakan proyek jalan. Proyek dimaksud berada di atas Simpang Gampung Timu Kecamatan Ulim, hingga Simpang Beracan, Kecamatan Merdu. Rusaknya pipa PDAM membuat suplai air bersih ke puluhan rumah pelanggan sempat lumpuh total. Menurutnya jaringan pipa air yang rusak akibat rekanan tidak melakukan koordinasi dengan pihaknya dalam pengerjaan perluasan badan jalan. Kini jaringan pipa yang rusak telah diperbaiki dengan mengeluarkan biaya Rp300 juta. Rupiah kerusakan jaringan pipa tersebut sepenuhnya ditangani PDAM tanpa ada konfensasi dari pihak yang melaksanakan proyek pelebaran jalan dari newsroom Serambi Tanjung permaiskian berita malam edisi Kamis 1 Desember 2016 berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambifm.com follow twitter @sambiafm sgarlun oh